Mas Wendo, menurut Anda, tindakan apa yang semestinya dilakukan Aparat agar ketertiban dan kelancaran tetap terjaga? Aparat itu sudah punya standar operasi dan prosedurnya. Sudah punya kok. Biasanya mereka menjadi ragu. Ragunya ini kenapa, Pak? ya? <tipan> Kepentingan siapa, apa-apa, selalu ada begitu. Asal jelas aja, masyarakat yang luas pasti mendukung. Mendukung, gini saya kasih contoh ya Dulu waktu demo pertama yang sampai jalan-jalan macet Karena mereka menuntut upah Saya termasuk menulis, ya saya pun berkorban untuk kemacetan Ini karena mereka menuntut upah minimal yang tidak dibayarkan Tapi ketika tuntutan yang lain kita mulai menggerendeng juga Mulai jengkel juga Kenapa kalian melibatkan kita-kita yang gak ada urusannya, kasarnya kan Sama, kalau aparatnya itu dari awal bisa mengantisipasi ini saya kira nggak akan terjadi hah -ha semacam itu ya penegakan hukum aja kan Karena secara surat-surat, secara hukum, mereka tinggal di daerah yang bukan haknya, Kan kurang lebihnya berdasarkan bagaimana mensiasati untuk berunding kara itu udah. Tapi kalau kemudian dipersulit dua-duanya, ya pasti jadinya begini dan ini jadi mekanisme yang merugikan dua-duanya juga. Terutama kalau saya lebih kasihan mereka yang dimu dimu ini, nggak dapat simpati dari masyarakat, kasusnya makin tidak diperhatikan atau di ini kan ada cara-cara yang bisa dilakukan. Iya, ketertiban tetap dijaga, dan satu dan lain hal, jangan mengganggu, ya mengganggu dikit boleh lah namanya timur, kepentingan umum. Karena kalau mereka demonstrasi dengan melakukan itu, apa aja lah, mereka turuh, penolaan itu, apalagi pakai mengimbosi bis, segala macam, dia musuhnya banyak, dan itu yang tidak digendai. Karena dengan begitu dia mengurangi simpati ke dia, ke mereka yang timur ini, dan akhirnya malah mereka belum-belum udah disalahin. Ya kan mengganggu orang lain kira-kira kan begitu. Nah ini bukan strategi yang benar. Nah sebetulnya itu istilahnya dulu jalan kepang. Jalan kepang itu kalau masa sudah berkumpul begitu, secara psikologi masanya memang mereka bisa, bisa apa aja. Ya. Kalau dari awal petugasnya itu bisa lebih tertib, lebih tegas, pasti bisa. Tapi kalau udah terlambat begini ya susah. Paling kemudian nanti menjadi lebih represif, lebih keras ketika penertiban berikutnya. Dan ini biasanya juga perlawanan-perlawanannya masih berlangsung. Tapi bisakah warga yang melakukan pemblokiran jalan itu ditindak lanjut berdasarkan penegakan hukum yang adab? Bisa banget, bisa banget. Ya pastilah ada prosedurnya apa diguyur dulu pakai air, apa dari awal mereka disuruh masuk kampungnya dan lain sebagainya. Itu memang nggak bisa nggak, kita harus tegas dari awal. Nih, persoalannya begini, ini nih. Kalau kalian membakar ban di jalan atau ini, nggak bisa. Kita tangkap misalnya, gitu. Makanya tadi saya bilang, apakah mereka ini juga punya kepentingan supaya dimu jadi gede, apa-apa, nggak tahu saya. Itu pasti kan rasa kaya, harus dibuktikan lagi. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan saya itu, jangan-jangan aparatnya sama ininya juga line of command-nya nggak sama. Yang di belakangnya, ya pokoknya diamankan, maksudnya ya. Tapi jangan ini biarin, nah, mungkin saya nggak tahu juga. Karena itu lah kita sudah kasih duit atau apa, nggak tahu. Lalu perlukah edukasi terhadap masyarakat terkait demo yang dilakukan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi? Harusnya iya. Tapi kan pemerintah apalagi nggak pernah punya waktu untuk itu. Yang kata mengedukasi mereka demo, belum apa-apa aja udah ruwet dulu, nah peran media menurut saya antara lain mestinya bukan mengedukasi rakyat ini, rakyat, mengedukasi juga satpol pp-nya atau polisinya atau tentaranya atau komandannya bahwa ini loh yang kalian lakukan ini begini itu kalau udah begini memang ini perlu edukasi untuk semuanya. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Wendy Lim.